Mitra Bisnis Kompas menulis Guru Besar Ilmu Politik Northwestern University Chicago mengatakan demokrasi di Indonesia berada pada level sangat sehat bahkan jika dibandingkan dengan Amerika sekalipun. Namun sayangnya demokrasi di Indonesia sepertinya berjalan tanpa hukum sistem yang ada saat ini membuat hukum hanya dapat ditegakkan kepada rakyat biasa. Sehingga tidak heran, korupsi tetap masih saja sulit untuk diberantas Walaupun Indonesia termasuk negara Paling demokratis, tetapi juga termasuk paling korup. Untuk membahas hal ini di ujung telepon saya telah tersambung dengan Presdir Agis Elektronik Bintoro Citrawirio. Pak Bintoro, apa komentar anda? Reformasi artinya perbaikanlah, ya. Yang menurut saya yang terjadi dengan hukum ...adalah degradasi, ya. Jadi kita jangan memikirkan reformasi ke depan, lah. Kita kembali ke titik nol aja dulu. Kenapa zaman dulu, kalau kita naik mobil... ...di lampu merah lewat garis putih, itu kita sudah ditilang. Sekarang, yang namanya lampu merah itu untuk siapa? Motor e, lalu-lalang senak-enaknya sendiri. Jadi, saya bilang jangan jangan kita bicara muluk-muluk, lah, reformasi hukum. Kita kembali ke titik nol aja, Di mana hukum itu diberlakukan gitu loh. Sebagai negara yang termasuk paling demokratis, mengapa sepertinya sulit memberantas korupsi? Satu, karena tidak ada pengawasan yang baik. Kedua, karena hukum di Indonesia ini hukumnya duit. Nah, selama ini terjadi akan sangat sulit untuk memberantas korupsi. Jadi, pengawasan itu harus lebih transparan dan memang hukum itu harus dilaksanakan. Makanya integritas itu manusianya penting. Bagaimana dengan terungkapnya beberapa kasus korupsi? E, sebetulnya yang kena kasus begini, kasus begitu, ini bukan besar, bukan kecil, tapi istilahnya dia apa saja kena. Karena ini sistemik, yang ikut main begitu banyak orang. Jadi yang namanya Gayus lah, yang namanya siapa, itu hanya oknum kecil yang kena. Korupsi di Indonesia ini sudah sistemik. Kalau kita melihat semua prasarana umum yang saya maksud itu sebagai pengurusan KTPK, apakah itu SIMKAH, ataukah paspor, yang semua itu menjadi layanan dari pemerintah, kalau tidak ada uang tidak jalan. Nah itu kan benar-benar udah sistemik. Memang udah sistemnya itu sistem korupsi. Demikian Bintara Citrawiryo, saya Dinda Natasha.